Bapak Hendra, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Komentar anda, Pak?、Uh, menurut saya saat ini media terlalu membesar-besarkan setiap bencana ya. Jadi media selalu、uh, mengeksploitasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Padahal mereka jarang meliput, misalnya、uh, solidaritas yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Hal-hal seperti itu jarang. Tapi selalu sering. m e n y a l a h k a n pemerintah. Ya, seperti umumnya orang lah ya... ...kalau mengalami bencana kan selalu tidak siap. Memang kita dari z a m a n n y a p a i SBY... ...sejak tsunami... ...kita berapa kali mengalami bencana. Memang rasanya seperti tidak belajar dari pengalaman. Tetapi harus kita pahami juga... ...bahwa bencana yang kita hadapi kan berbeda-beda. Sebentar tsunami, sebentar gunung merapi... ...sebentar gempa kan lain-lain juga. Nah, mungkin dengan saat ini... kita bisa menyadarkan ada s a t u s i a perapi bahwa kita harus membuat satu manajemen bencana yang lebih baik lagi. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Bapak Heli, selamat siang. Ya, sebagian saya setuju dengan Pak Hendra ya.、Uhum. Jadi, udahlah kita jangan saling m e n y a l a h n y a l a i n jangan、uh, saling sotok-menyotok, kita kerja bareng-bareng, ini ada masalah, kita selesai bareng-bareng, sambil belajar. Dan juga media jangan jangan jadi kompor, Jangan jadi provokator media. Kalau meliput, y a meliput yang wajar. Jangan, aduh, katanya mau jadi gimana,、gitu. tapi ternyata cuma mau narikin upah.、Ya. media juga harus menahan diri, pemerintah juga sabar, kerja keras, rakyat juga harus mau diajak dong. Jangan seperti kasus Merapi itu kan banyak korban yang sebenarnya itu kan konyol, begitu loh. Jadi jangan d i s a l a h a n pemerintahnya, karena、uh, ini. melibatkan banyak banyak tiap udahlah kita jangan saling menyalahkan ayo kita bareng-bareng ini ada masalah kita t a n g a n i bareng-bareng makasih makasih Pak Heli, Bapak Rahmandi, selamat siang selamat siang komentarnya Pak uh, presidinya、uh, apa、uh, namanya b e n t u b e n t u k itu diantap dari otonomi daerah jadi otonomi daerah yang tidak berjalan dengan baik kemudian juga satu-satu saja memotak sehingga proses seperti merapi yang ada di wilayah Jawa Tengah i t tidak terkait d e n a r n y a kalau Jawa Tengah sama Jawa Tengah i t dengan banyak tentunya penanggulangan bencana akan... itu a k a k a n j a d i seperti yang ada sekarang. Selamat siang, Pak Rudi. s i Ya, silakan Pak komentarnya. Ya, itu kebabrokan dari pemerintah kita sendiri.、Uh -huh. itu saja. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang, Bapak n i k o l a s Ya. Ya. Uh, saya pikir kejadian yang seperti ini di Indonesia Ini kan hal yang sudah berulang Dan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman Setiap kali ada masalah Tidak pernah diselesaikan secara serius Karena tidak ada standar operasi yang bagus, yang standar Oleh karena itu dibuatlah satu keputusan yang maaf Untuk menghadapi persoalan seperti ini Terima kasih Baik, terima kasih Pak Nikolas Bapak Wil, selamat siang Silahkan,、eh, p a k Ya, saya setuju, ya, dengan media. Karena ini kan、uh, biasanya setiap kali terjadi masalah atau bencana apa, muncullah orang-orang yang t e r b e n t member. Tapi s a r u s n y a mereka ikut membantu menyusun ini maju ke d e p a Sekian, terima kasih, Pak Willy. Bapak Saparja, selamat siang. Selamat s i a n g p a k Komentarnya nih. Ya, komentar saya hanya satu. Dan anggota DPR k i t akan sering ke、uh, menteri untuk studi batin. Kenapa itu tidak diterapkan di Indonesia, misalnya studi batin ke Jepang? Kan banyak、uh, studi yang bisa diterapkan di Indonesia. Kalau media, saya pikir itu a d a benarnya. Memberitakan hal-hal yang, yang mau saya percaya adalah... パパ FND? Saya berpikiran bahwa manajemen bencana itu harus ada, dan itu harus ada di daerah masing-masing, tidak perlu dari pusat.、Mm -hmm. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Wisman, o p i n i Mitra bisnis, kompas menulis. Pemerintah pusat dan daerah belum siap menangani bencana dapat dilihat dari belum adanya standar operating procedure penanggulangan bencana. SOP tersebut hingga saat ini masih dalam penyusunan. Akibatnya, penanganan bencana menjadi serabutan, tumpang tindih antar instansi, dan tidak terintegrasi. Satu contoh, sudah diketahui Merapi memiliki pola erupsi 2-5 tahun, tapi kesiapsiagaan tetap kurang. Bagaimana komentar Anda? s i l a k a n di 633-9160. Mitra Bisnis Kompas menulis, Pemerintah pusat dan daerah belum siap menangani bencana dapat dilihat dari belum adanya standar operating p r o s e d u r penanggulangan bencana. SOP tersebut hingga saat ini masih dalam penyusunan. Akibatnya penanganan bencana menjadi serabutan, tumpang tindih antar instansi dan tidak terintegrasi. Satu contoh, sudah diketahui Merapi memiliki pola erupsi dua sampai lima tahun. Tapi, kesiapsiagaan tetap kurang. Bagaimana komentar Anda? Silakan di 633-9160. Pak Leo, silakan. Nah, siang, Pak. Siang, silakan, Pak. Saya,、uh, Kompas, jangan hanya memberitakan bencana alami. n、uh, Saya meminta Kompas juga memberitakan sekolah-sekolah satu yang uang pendaftarannya mahal-mahal itu. y ya. Dan satu bencana lagi itu saham akan jatuh tuh, ini masa emas, emasnya ke e 4 1 3 ya. Itu di tanggal kakura t u banyak hutan emas tuh, dan di NTT juga banyak emas. Emas akan turun, terima kasih. Ya terima kasih Pak Leo, Pak Enna, silakan. Ya, selamat siang Pak. Siang, silakan Pak. Pemerintah itu tidak pernah berpikir untuk jangka panjang, selalu berpikir jangka p e n d e k y a pentok-pentok paling jangka menengah. Nah sementara Indonesia ini kan dikelilingi oleh berbagai macam gunung, ya p e r a n g k a t a n garis gunung dan rawan bencana Mungkin ada satu tim yang betul-betul menangani kasus-kasus yang kemungkinan besar terjadi bencana Jadi sifatnya sangat-sangat progresif dan bergerak dari seluruh arah dari ujung、uh, Sabang sampai m e r a u k e Nah ini pemerintah mustinya tanggap seperti ini, setiap daerah juga punya perwakilan itu nah, mestinya ada dibentuk badan seperti itu di bawah menteri yang khusus untuk m e n a n g a n a itu itu aja, bu ya pak Ucu silakan ya、uh, k e b i a a a n r a p a t a pemerintah ya maaf pak Ucu sebelumnya bisa d i k e j i l i forum radionya ya kebiasaan pemerintah memang di mana mana setiap、uh, menanggulangi bencana tidak terkoordinasi dengan baik manajemennya biasanya serabutan yang padahal kita sudah tahu bahwa itu sudah ada tanda-tanda tapi karena memang indikator Dari manajemennya yang kurang bagus, sehingga memang seperti ini, Pak Terima kasih. Ya, terima kasih Pak u c o p a k Roni, silakan. Ya, selamat siang. Siang, silakan, Pak. Menurut saya, dalam banyak kesempatan kita ya, sudah tidak bisa menyalahkan pemerintah terus ya. Kita harus sadar bahwa pemerintah kita memang,、uh, ya pemerintah yang begini adanya, mungkin suara-suara yang、uh, itu kecewa, mungkin yang kemarin memilih pemerintah yang sekarang ini. Itu lupa, lho, saya sebagai... Orang yang tidak memilih presiden yang sekarang, ya hanya bisa tersenyum. Ya memang begitu lah, tentu a pemerintah sekarang yang Anda-Anda pilih ini begitu loh. Jadi ini kan seperti、uh, bikin jebakan Batman begitu. Dibiarkan nanti dia n u d a h meletus, membesar, terus d i b l o k up secara-besaran oleh media. Itu nggak ubahnya seperti jebakan Batman yang suka dilakukan oleh polisi lalu lintas tuh. Jalanan d i b i a r i n kosong, nanti tiba-tiba muncul Nah, begitu Terima kasih Ya, Pak Sugiarto h silahkan Assalamualaikum a i k u m s a l a m silahkan Pak Ya, saya pikir semua aparat terkait itu bukan orang bodoh ya Pak ya c u m a mereka itu terlalu egois Terlalu mementingkan dirinya sendiri Sehingga bangsa Indonesia itu terpuruk sampai seperti pada hari ini Kita memang tidak bisa menyalahkan SBY Ya, Jadi para menterinya turun ke bawahnya, dirjennya sampai ke lurahnya, mereka egois memenuhi isi kantongnya sendiri aja Pak. Jadi marilah kita sama-sama bertobat, mulai dari kita dulu melakukan sesuatu yang baik. Dan saya berharap lah semua ini didegar n juga oleh menteri-menteri terkait ataupun aparat terkait. Masalahnya cuma itu Bapak, b a n g s a kita itu pinter loh Pak. Kemana-mana, kalau lomba pasti dapat juara. Nah, itu juara tiga, juara lima. Jadi, ayolah, kita sama-sama bertobat nasional. Terima kasih. Ya, Pak Andri, silakan. Ya, a h m a Siang, silakan, Pak. Ya, siap atau enggak? Ya, biar ini bencana untuk b e r j a l a n Jadi, kita harus、eh, m e n a n g k u n g kaminya. Untuk ke depan, di... Eh, kalau bisa, ini ada s a t u departemen yang...、Um, dibentuk pemerintah, ya. のの <Jessica> 山本、e ja、さんと私たちも… いや、バイク。どこ行くの何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ 私たちは Indonesia の大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの大人たちの Soalnya kalau nunggu-nunggu, ya semuanya kena k o r b a n lagi. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Bu Titi, dan terima kasih, Mitra Bisnis, untuk Anda yang sudah bergabung di b i s n i s m e n o p i n i a n Saya, Fahmi Andrian. Bapak Hendra, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Komentar Anda, Pak?、Uh, menurut saya, saat ini media terlalu membesarkan setiap bencana, ya. Jadi, media selalu、uh, mengeksploitasi... Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Padahal mereka jarang meliput Misalnya、eh, Solidaritas Yang dilakukan langsung oleh masyarakat Hal-hal seperti itu jarang Tapi sering s menyalahkan pemerintah Ya seperti umumnya orang lah ya Kalau mengalami bencana Kan selalu tidak siap Memang kita dari z a m a n n y a Pak SBE Sejak tsunami Kita berapa kali mengalami bencana Memang rasanya seperti tidak belajar d a r i pengalaman, tetapi harus kita pahami juga bahwa bencana yang kita hadapi kan berbeda-beda sebentar tsunami, sebentar gunung merapi, sebentar g e m p a d a n lain-lain juga nah mungkin dengan saat ini kita bisa menyadarkan ada satu siap merapi bahwa kita harus membuat satu manajemen bencana yang lebih baik lagi, itu saja menurut saya baik, terima kasih Pak Endra, Bapak Heli selamat siang Media Sebagian saya setuju dengan Pak Hidra ya、hmm. Jadi udahlah kita jangan saling m e n y a l a h n y a l a i n Jangan、uh, saling sotok-menyotok Kita kerja bareng-bareng ini ada masalah Kita selesai bareng-bareng sambil belajar Dan juga media mak, jangan, jangan jadi kompor Jangan jadi provokator media Kalau meliput j a n n g a meliput yang wajar Jangan aduh ketanya mau jadi gimana、gitu. Tapi ternyata cuma mau narikin opa Media juga harus menahan diri Pemerintah juga sabar, kerja keras. Rakyat juga harus mau d i a d a k dong. Jangan seperti kasus Merapi itu kan banyak korban yang sebenarnya itu kan konyol begitu loh. Jadi jangan saling pemerintahnya karena、uh, ini melibatkan banyak, banyak pihak. u d a h、hmm. l a h kita jangan saling menyalahkan. Ayo kita bareng bareng ini ada masalah kita tangani bareng bareng. Terima kasih. Terima kasih Pak h e l i Bapak Rahman di selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak. Eh, eh, eh, Selamat siang, Pak Rudi.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 Tapi、uh, seharusnya mereka ikut membantu Menyusun ini emergency response plan、yeah. iya. Terima kasih Pak Willy Bapak Saparja selama siang Selama t siang Mbak Komentarnya nih Ya komentar saya hanya satu、kan、Anggota a n DPR itu kan sering Komenkri、uh, untuk i u r i b a t i Kenapa itu tidak diterapkan Di Indonesia s e r i b a g i ke j e b a n g Kan banyak studi、uh, yang bisa diserapkan di Indonesia kalau media saya pikir itu ada benar ya m e m e r i n t a h k a n hal-hal yang yang baru saya adalah ini loh pemerintah kok tidak belajar dari dulu gitu loh、hmm. kenapa pemerintah selalu setelah ada k e j a d i a n baru seperti cacing kepanasan gitu loh Kan kembang sering dikerja di Indonesia. Kenapa tidak belajar dari dulu? Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak s a p a r j a Bapak Effendi, penelfon terakhir. Bapak, Bapak Effendi, selamat siang. Selamat siang. Silahkan komentar ya. Saya berpikiran、uh, bahwa manajemen b e n c a n a itu harus ada. Dan itu harus ada di daerah masing-masing. Tidak perlu dari pusat.、Mm -hmm. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih.